Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd InsyaAllah pada sore hari ini Kembali kita lanjutkan kajian kita Dari Al-Mulakhas Fi syarhi kitabitawheed Dan Barakallahu fikum kita telah sampai pada bab al-khawf minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Ya, Di dalamnya penulis membawakan dalil-dalil. Baik dari Al-Quran dan juga nanti dari hadith Rasulullah SAW. Yang menggambarkan wajibnya seorang muslim untuk takut. ya Takut terjatuh dari kesyirikan pada dua ayat yang telah kita baca di sana kita mendapatkan ya ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala ya yani Allah tidak akan mau mengampuni dosa syirik dan Allah masih mau mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki dan ayat yang kedua adalah doa Nabi Allah Ibrahim yang mana dia berdoa kepada Allah memohon agar Allah menjauhkan dia dan anak keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Yang mana ini semua menunjukkan perlunya seorang muslim untuk mengkhawatirkan dirinya dari terjatuh ke dalam dosa yang besar tersebut. Iya. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad di dalam musnadnya diriwayatkan Al-Imamu Tabrani di dalam Mu'jam Mu Kabir ya naam dikatakan oleh penulis Suhafil hadis dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar ya Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu perkara yang paling aku takutkan. Ma akhwafu alaikum dari apa-apa yang aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang Rasulullah khawatir hal ini menimpa para sahabatnya. Dan di antara perkara-perkara tersebut yang paling beliau takutkan adalah hal ini. Perkara yang paling aku takutkan. Dari perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian Atau saya ulang supaya lebih jelas Yang paling aku takutkan Dari perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian adalah Asyirkul Asgar Syirik kecil Syirik kecil Fasuh ila anhu Maka beliau pun ditanya tentang hal itu Ya yani apa itu syirik kecil? faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya syirik kecil itu adalah riya. Iya. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di bawahnya. Wafil fil hadis dan di dalam sebuah hadis. Wafil fil hadis di sini al hadis alladhi rawahul imamu Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Alima Muahmad wa Tibrani dan Alima Mutabrani wa Ibnu Abi Dunya dan juga diriwayatkan oleh Ibu, Ibnu Abi Dunia dan juga Al Imamul Bayhaki Teks hadisnya Akhwa ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan, dari apa-apa yang aku takutkan atas kalian. Maknanya asyaddu khaufan, perkara yang paling aku khawatirkan. Akhafu alaikum, yang aku takutkan menimpa kalian. Arya Ar Sirkul Asgar siri kecil. Ketika ditanya siri kecil itu adalah ria. Apa ria? Dijelaskan di sini ria adalah idharul ibadati likos diru'yatin nasi'lahah fa'yahmadunahu alaiha. Ria itu adalah menampakkan ibadah, menampakkan ibadah likos diru'yatin nasi'lahah. Menampakkan ibadah tujuannya untuk dilihat manusia. Ya, menunjukkan ibadah tujuannya agar dilihat oleh manusia. Fa'ahmadu Nahu alayha hingga akhirnya manusia pun memuji Dia, manusia pun menyanjung Dia, memuji Dia, ya atas amalan tersebut. Iya. Al-Manal ijmalu lil Hadits. Makna global dari hadis ini. Ya, sekarang apa makna hadis ini? Likamali shafakatihi, sallallahu alaihi wasallam warahmatihi. Dikarenakan kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya diumatih kepada umatnya, rahmat beliau kepada umatnya, wanusihihilahum dan nasihat yang tulus dari beliau untuk mereka, bihaytulamiatrukayron. Yang mana nabi itu tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun illadallahum alaihi melainkan hal itu akan ditunjukkan kepada umatnya ya. Tidak ada dalam agama ini satu kebaikan pun melainkan nabi pasti akan ajarkan kepada umatnya. Wala syarron minhu dan tidak ada satu kejelekan melainkan nabi akan peringatkan mereka dari hal itu. Ya ini sifat Nabi kita, Alaihi Ssalam. Tidak ada satu kejelekan pasti akan diperingatkan. Tidak ada satu kebaikan pasti akan ditunjukkan kita, diajarkan kita kepada kebaikan tersebut. Ewamina ya. shar Allah dihafdaroh minhu dan diantara kejelekan yang beliau yang beliau peringatkan, ya, diantara kejelekan yang Nabi peringatkan adalah azdhur bimadzharil ibadah menampakkan diri dengan penampakan ibadah yakni menunjukkan kepada manusia kalau dia itu ahli ibadah. Ikos ditahshili tana'in nas tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ini tidak boleh. Apakah untuk dianggap alim? Apakah untuk tujuan dihormati? Ataukah tujuan disanjung Ataukah tujuannya supaya didengar Kalau dia memberikan Nasehat atau masukan Ini semua barakallahu fikum Adalah perbuatan ria Ketika dia ibadah Tujuannya untuk mendapatkan tempat Mendapatkan kedudukan di sisi manu manusia Iya yeah. ibadah. Karena hal itu adalah syirik Di dalam ibadah Harusnya ibadah itu untuk Allah Agar Allah mencintainya, agar Allah memujinya, tetapi dia justru lebih menginginkan dari ibadah itu pujian manu, manusia. Nah ini ia ya kenapa hal itu dilarang? Kenapa ria itu dilarang? Karena ria itu mencacati keikhlasan seseorang dalam ibadah. Ya, wahhu ainka nasirkan asgarok dan ria walaupun dia itu syirik kecil, fakatoruhu aldim tetapi kejelekannya itu sangat besar bahayanya sangat besar walaupun ria adalah syirik kecil akan tetapi bahayanya amat amat besar iya ri'ana huyuh amal allah dikorona karena ria itu bisa menggugurkan amalan yang dia iringi Ya, Jadi Riyah itu bisa menggugurkan Amalan yang ketika itu hamba lakukan Misalnya dia sholat Sholatnya untuk pujian manusia Maka sholatnya itu gugur Jihad, tapi dia tujuannya Untuk dikatakan pemberani Maka jihadnya itu gugur Ini sebab, kenapa Riyah Amat berbahaya Walamakanatin nufusu Majbulatan ala mahabbatir riasah Walmanzila Fi kulubil khalki dan ketika nyata jiwa itu ya majbulatan memang diciptakan dijadikan dia ya, diberikan perangai suka terhadap kepemimpinan jiwa manusia itu suka kalau dipuji jiwa manusia itu suka kalau disan disanjung iya wal manzilah dia jiwa itu suka kalau punya kedudukan fi qulubil di kalbu makhluk ya. illa man salam Allah kecuali orang yang Allah selamatkan Ya, Allah selamatkan dia dari sifat jelek ini karena ada akhwaf ma yukhafu ala salihin maka hal ini menjadi perkara yang paling ditakutkan atas orang-orang soleh ya, riak adalah penyakit yang amat dikhawatirkan menyerang Bukan para pemabuk Bukan para penjudi Bukan para begal Ria adalah penyakit Yang dia itu mengancam orang-orang so Soleh Yang rajin ibadah Rajin ke masjid Rajin menampakkan amal soleh Pakai pakaian-pakaian takwa Ya, Kalau bicara Kepada manusia Seakan dia adalah orang yang alim Orang yang berilmu Ya, Nah Justru penyakit ria ini masuknya kepada jenis orang yang seperti ini. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat khawatir hal itu menimpa para sahabat. Iya, kalau seandainya, iya, para sahabat saja khawatir terjatuh dari penyakit itu, tentunya orang yang bukan sahabat seperti kita saat ini, ya, yeah. tentunya harus lebih khawatir terjatuh kepada kesi. Pesirikan ini, ya harus khawatir terjatih, terjatuh kepada riya pria. <tuh> Kita ulang. Karena ada akhwat ma yukhwat ala salihin, maka hal ini yang menjadi sebab kenapa dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Li kuat ilaih, karena kuatnya dorongan untuk itu, kuatnya dorongan orang yang soleh untuk terjatuh kepada ri. Ria, ya, ya makanya para ulama itu memperingatkan orang-orang yang umroh lalu di diumrohnya dia selfie, iya. Atau ketika dia doa dia selfie, iya. Atau ketika dia Barokallahu fikum membantu orang soleh dia memanggil wartawan misalnya, iya. Atau ketika dia membangun masjid dia ingin supaya namanya disebut, iya. Namanya diangkat kepada kaum muslimin yang lain, iya. Nah, itu adalah naf, sebuah perkara yang dikhawatirkan. Barokallahu fiikum. Ia ya, terjatuh kepada dia. Beda, beda kalau seandainya dia bersodokoh secara sembunyi-sembunyi, lalu orang yang menerima sodokoh itu yang mengumkan. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tilkal busro ini adalah kabar gembira yang disegerakan untuk dia ketika dia beramal, ikhlas tiba-tiba orang tahu, lalu orang memuji dia, tanpa dia minta, ya pernah hal ini ditanyakan kepada Rasulullah Rasulullah katakan ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang yang saleh tadi, untuk orang yang tadi berderma tadi iya, nah tapi kalau seandainya ini keinginan dari dia, maka hati-hati, ini adalah penyakit ria iya bikhila fida'i ila syirkil akbar Berbeda Dengan dorongan Untuk berbuat syirik besar Fa'innahu imam ma'adu Munfikulu bilmu'minin al-kamilin Ya dorongan untuk syirik besar itu Dia imam Tidak ada Pada hati-hati orang-orang yang beriman Yang sempurna keimanannya ya Mereka takut Untuk memberikan ibadah kepada selain Allah Mereka takut Untuk Barakallahu fikum Sujud kepada selain Allah Mereka takut untuk menyembelih kepada selain Allah, kalau dorongan syirik besar, ya dihati-hati orang-orang soleh biasanya mereka berusaha untuk menghindari diri dari dosa syirik besar. Tapi kalau dosa syirik kecil itu amat amat lembut, iya, amat amat lembut sehingga dia sangat mengancam ibadahnya orang-orang yang shol, yang soleh. Wa imtadu if, andaikan ada dorongan untuk berbuat syirik besar. Dorongan itu tidak besar, dorongan itu lemah, berbeda dengan dorongan dari syirik ke kecil. Iya. Nam, kalaulah fitah Allah Taala <tik> munasabatul <tik> hadis lil Sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Bab kita berbicara tentang apa? Bab takut terhadap syirik Sekarang apa kaitan hadis ini dengan bab? Kal <tik> berkata penyarah an fihi al khawfa mina sirikil asgar sesungguhnya di dalam hadis ini ya menunjukkan takut ya kepada syirik kecil kamaan alfi kamaan nafil ayatai nikoblahu karena sebagaimana sebagaimana di dua ayat yang sebelumnya al khawf mina akbar ada nama faidah takut menunjukkan takut kepada syirik besar wal ba bushamilun dinawain dan bab kita ini bab kita ini mencakup dua macam syirik Ya takut terhadap syirik baik syirik besar ataupun syirik ke kecil. Nah, kalau Ma Yustafa Duminal hadis apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini ya? Apa faidah faidah hadis ini yang pertama Syidatul Khawf min al Wuku fishir kil Hadis ini memberikan kita faidah hendaknya kita sangat takut. Hadis ini menunjukkan sangat takut dari terjatuh kepada syirik kecil. Ya, jadi walaupun namanya syirik kecil tapi bukan berarti kita menganggap remeh. Iya. Naam. Syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Ya, syirik kecil adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Iya. Wa dzalika min dan hal itu dilihat dari dua sisi. Ya, didapati dari dua sisi. Al-Awwal yang pertama anna rasulah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi takhawufan syadidan iya sisi yang pertama karena rasul alaihi salatu wasallam nabi kita mengkhawatirkan ya mengkhawatirkan ya dari terjatuh ke dalamnya dengan ketakutan yang sangat besar iya nah Hadis ini menunjukkan Barakallahu fikum Kita harus takut terhadap syirik kecil Kenapa? Nabi saja mengkhawatirkan hal ini Menimpa para soha Sohabat Konteksnya apa tadi? Konteksnya adalah perkara yang paling aku khawatirkan Dari apa-apa yang aku khawatirkan kepada kalian Atas kalian wahai para soha Sohabat Ternyata dia adalah syirik Kecil Asani yang kedua Anahu shallallahu alaihi wasallam tahawwaf min wuku ihivisalihin al kamilin. Ya sesungguhnya Rasul shallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjatuh kepada syirik kecil pada kalangan orang-orang soleh yang sempurna keimanannya, yaitu para sahabat. Faman dunahum mimba bil aula. Maka orang-orang yang di bawah itu, orang-orang yang bukan para sahabat. Orang-orang yang imannya tidak sempurna tentu lebih utama untuk takut terhadap syirikah, syirik kecil. Nah. Faide yang kedua, "Siddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi." Hadis ini menunjukkan amat besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa khirsihhi dan betapa semangatnya beliau uhum. ala hidayatihim untukkan memberi untuk memberi hidayah kepada mereka wa nashihilahum dan nasihat beliau kepada para sahabat iya eh, kepada umatnya faedah yang ketiga anasyirka yanqasimu ila akbar wa asghar hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syirik itu terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil fal akbar syirik besar huwa ayusawiya ghairallah billah billah syirik besar itu apa definisinya adalah menyamakan yang bukan Allah dengan Allah menyamakan yang bukan Allah disamakan dengan Allah fi ma huwa min pada perkara-perkara yang dia itu khusus milik Allah iya menyamakan yang bukan Allah dengan Allah pada perkara yang khusus milik Allah ini syirik besar. Wal asgar adapun syirik kecil huwa ma'atafin nusus. Apa definisi syirik kecil adalah segala sesuatu yang datang pada nas-nas ya. Anna yang menjelaskan kalau dia itu atau perbuatan itu adalah syirik ya. Wala yasil ilahil akbar tetapi dia tidak sampai kepada derajat eh, kepada batasan syirik be besar. Ya. Jadi syirik kecil adalah 6 nah, perkara-perkara yang datang dalil yang menjelaskan kalau hal itu syirik, tetapi kesyirikannya tidak sampai kepada batasan syirik, be, syirik besar. Al farqu bainahuma, sekarang perbedaan di antara keduanya, perbedaan di antara syirik besar dengan syirik kecil. Perbedaan yang pertama, annal akbarayu bi tu jami'al a'mal kalau syirik besar dia menggugurkan seluruh amalan-amalan si pelaku tadi Contoh syirik besar adalah dia menyembelih untuk selain Allah Lalu dia menyembelih untuk jin misalnya Iya. Atau dia sholat, sujud kepada selain Allah Dia berdoa kepada selain Allah misalnya Ini syirik besar Yang gugur bukan hanya amalan itu Iya, misalnya dia berdoa kepada selain Allah, yang gugur dari dia bukan hanya doa yang dia berikan untuk selain Allah tadi. Akan tetapi seluruh amalan-amalan yang lain juga ikut gugur. <tuh> iya. <tuh> Wal asghar yuhbitul amal alladzi qarunahu. Adapun syirik kecil, dia hanya menggugurkan amalan yang amalan itu diikutkan yang disertakan dengan syirik kecil tadi. Contohnya tadi apa? riya. Ria, misalnya seorang hamba, ya, nam, dia baca Quran, misalnya, dia niatkan untuk Allah, tapi ketika itu dia juga mengharapkan pujian dari manusia, iya, nam atau bayaran dari manusia karena hafalak karena bacaannya, misalnya, iya, barokallahu fiqum, maka yang gugur dari dia yang gugur dari dia adalah amalan itu saja. Adapun amalan-amalan yang lain yang tidak disertakan riya padanya <tuh> ini tidak gugur. Kita lanjutkan. Ba, yang kedua. Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil yang kedua. Annal akbaro yukhallidu sahibihi finar kalau syirik besar dia menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kekal di neraka. Dia musyrik, dia kafir, dia kekal di neraka. Wal asghar la yujibul khuluda finnar. Adapun syirik kecil tidak mewajibkan pelakunya kekal di neraka. Iya. Yang ketiga yang jim, anal akbaro yanqul wal milah. Kalau syirik besar dia bisa mengeluarkan dari agama. Syirik besar dia bisa mengeluarkan dari agama wal asghara la yanqulu anil millah adapun syirik kecil tidak memindahkan mengeluarkan pelakunya dari agah, agama ini yang kita baca wallahu alam